بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على سلامي وشكر لله على توفيقي وbinani وشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما وعلى آله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا. كان ذا حل حديث كتاب الله وخير الهدا هدا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu Wataala, kita bisa berkumpul di villa ini dalam rangka risalah ilminya perjalanan. Dalam rangka untuk Menjadikan jiwa kita Beristirahat sejenak Dari kesibukan kita Yang disertai Atau diselingi Di dalam rifah tersebut Menuntut ilmu Dan riflah Berjalan dalam rangka menuntut ilmu Itu memang sudah menjadi Sunnahnya para ulama Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Beliau memiliki guru Sekitar 1070 guru Dari berbagai macam daerah Dari berbagai macam negara Bahkan ya, Ada seorang Yang rela Melakukan perjalanan Satu bulan bahkan lebih dalam rangka mencari Satu hadis saja Yaitu mendatangi Sahabat Abu Darda Mendatangi sahabat Abu Darda Dan nikmat Yang terbesar Yang dirasakan oleh seorang manusia Yaitu nikmat Islam kemudian nikmat as-sunnah. Oleh karenanya Al Imam Ahmad mengatakan, saya tidak tahu harus mana yang lebih saya depankan dalam bersyukur kepada Allah. Apakah nikmat di atas Islam atau nikmat di atas sunnah? Karena kedua-duanya adalah nikmat yang luar biasa besar. Tidak setiap orang yang beragama Islam itu mengenal sunnah. Sekarang jumlah kaum muslimin yang berada di dunia itu kira-kira berapa? Satu miliar setengah. Dari satu miliar setengah itu yang benar-benar beragama Islam itu tidak semuanya. Belum lagi dari yang jumlah yang sudah berkurang itu sedikit diantara mereka yang sudah mengena as-sunnah. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? As-sunnah adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita semua di sini dikumpulkan di atas satu akidah dan di atas satu manhaj ikum had as-salaf rahimahullahu taala jami'an Adapun pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini akan membahas satu kitab atau satu bab kecil dari kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullahu taala Kitab itu bernama Al-Fawaid Kitab itu bernama apa Al Bawahi. Beliau berkata, asroh tu la yang tak Di sana ada sepuluh perkara, ada sepuluh hal yang tidak ada manfaatnya. Yang pertama adalah ilmun la yu'amalubihi. Ilmu yang tidak diamalkan. Para jemaah, ilmu adalah sesuatu yang wajib kita tuntut. Namun setelah kita tuntut, ilmu itu menuntut kita untuk diamalkan. Oleh karenanya berkata Al Hasan Al Basri, layal ilmu bila riwayat Ilmu itu bukan untuk mengumpulkan banyak riwayat, bukan untuk menumpuk-numpuk riwayat, bukan untuk, ya. Memenuhi catatan kita saja Tidak Tetapi yang dimaksud dengan ilmu Adalah Yang menimbulkan rasa takut kita Kepada Allah wa azza wa Itu hakikat dari ilmu Yang menimbulkan ketakwaan Di dalam hati kita Maka Kita tanya kepada diri kita sudah berapa tahun kita mengaji dari berapa tahun itu sudah berapa yang sudah kita amalkan berapa persen yang sudah kita amalkan dikarenakan ya rasulullah saw bersabda dalam hadis riwayat imam muslim wal quranu hujatul laka au alika Al-Quran itu akan menjadi hujah Menjadi Argumen Baik itu untuk engkau Atau akan menjadi bumerang untuk engkau Maka Mari kita Introspeksi diri Seberapa jauh kita sudah mengamalkan Ilmu Nunggu Ketua Jangan sampai kita menjadi orang Yang ketika menuntut ilmu Itu malah menjadi orang yang meremehkan orang lain oh, niat, niat. Ketika masuk masjid Kita lihat orang-orang Wah ini orang belum pada sunnah semua Saya sendiri nih yang tahu sunnah Subhanallah ya. Jadi sombong. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam riwayat muslim Nomor 131 Al-Qibru Bawarul Haq Wa Gom nas. Hakikat kesombongan adalah Engkau menolak Kebenaran Dan engkau Meremehkan manusia Itu hakikat kesombongan Maka jangan sampai Semakin lama kita menuntut ilmu mas semakin menjadikan Kita sombong Wadiah ilmu Maka tidak salah perkataan leluhur kita Hendaknya kisah itu menjadi seperti apa? Padi Semakin tinggi, semakin merah Dan jangan sampai kita mengikuti orang-orang ahlul kita Yang mereka semakin lama menuntut ilmu Semakin keras hati mereka Wadiahubillah Allah SWT bertulma di surat Al-Hadid ayat yang ke enam belas. Alam yakiniladina amanu anta khushaqulubhum lidzikirillah. Wama nazzal min alqatta. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman agar mereka bisa khusyuk dalam berzikir kepada Allah? Dan dalam mengingat apa yang diceritakan kepada mereka dari kebenaran. Walayakurukaladzina utul kita baniuqabul fakallahimul amadu fakosat qulubhum wa kafirum minhum fasibun dan jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang seperti ahli kita yang mereka semakin lama menuntut ilmu semakin lama mereka diberikan alkitab. Maka semakin keras hati mereka. Dan kebanyakan mereka adalah pelaku dosa. Maka di sini Al-Iman Ibn al mengajak kita merenuh. Seberapa jauh kita sudah mengamalkan ilmu kita. Karena hakikatnya ilmu yang tidak diamalkan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang sia-sia. Bahkan bisa menjadi bumerang, bahkan menjadi adab bagi kita nanti di hari kiamat. Sebelum di hari kiamat di alam barzah ilmu itu akan menjadi bala. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah SAW diajak oleh malaikat. Untuk melihat sebagian orang yang sedang diadab. Di antara mereka ada orang yang dibaringkan. Kemudian ada malaikat yang membawa batu besar. Kemudian dilemparkan ke kepalanya sampai hancur. Maka batu itu bergelinding. Maka malaikat mengambil batu itu. Sebelum malaikat itu kembali ke orang tersebut, kepalanya sudah kembali utuh. Kemudian dilempar lagi terus sampai hari kiamat. Maka ditanyakan kepada ya atau dijelaskan oleh malaikat tersebut adapun orang itu adalah orang yang telah diajarkan oleh Allah Swt Al Quran, namun dia tidur di malam hari, bahkan bisa jadi sholat subuhnya terlewat dan di siang harinya dia tidak mengamalkan kufur. Subhanallah. Ya. Ini Al Jaza'unin Jinsil Amas balasan sesuai dengan amalan. Karena dia sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa besar Al-Quranul Karim Sebaik-baik perkataan Dia sudah ingat Namun tidak merubah amalan dia Maka itu yang pertama Sesuatu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diambil Ada pun yang kedua Adalah Wa'amalul la ikhlason fihi wa la taqida suatu amalan yang tidak ada padanya keikhlasan dan ittiba yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan yang kosong dari keikhlasan dan Al-Iqtiba Muka Maka Ketika kita hendak melakukan suatu amalan Kita harus cek dulu Apakah kita sudah mempersiapkan amalan kita itu Dengan dua syarat ini Apakah kita, kita mengamalkan amalan tersebut sudah ada padanya keikhlasan? Ataukah hanya ingin dipuji oleh manusia? Ataukah hanya ingin mendapatkan keuntungan dunia? Allah SWT bersulman di surat Hud ayat yang ke-15 sampai ke-16. Allah SWT bersulman. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha ilaihim amalahum fiha wa fiha la yukhsasun Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya maka akan kami berikan dia semuanya tanpa terkurang Namun apa Allah SWT melanjutkan Ulaikah الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبثوا ما صنعوا فيها وباو في لمعان Mereka lah orang-orang yang akan dijerumuskan ke dalam api neraka dan amalannya akan terhapus. Dan seluruh amalannya akan Terhapus Dan batalah Apa yang sudah mereka lakukan Maka Ini merupakan ayat Yang menjadi ancaman Besar bagi kita Ketika melakukan suatu Amalan yang tidak ada di dalamnya Keikhlasan Al-Imam As-Suyuti Pernah menyebutkan di dalam kitab Al-Ashbah Wal-Naba'ir Satu kitab yang bagus membahas tentang al qawaid Al-Fatihiyah Beliau menjelaskan Ya Ketika ada seorang Yang dia ingin haji Namun dia juga ingin berbisnis Ya maka apakah dia itu mendapatkan pahala atau tidak Kita lihat haji boleh kalau kita sambil berbisnis Ya ayatnya jelas bilang surat Al-Baqarah laisa 'alaikum junahun fi ma laisa 'alaikum junahun a'anta tabtaghun fadlan mir rabbikum fa idza min arafatin fadharubha indal mas'a al <positif> <t balla fulfillfred> <tita gesture> itu ayat yang menjelaskan kita boleh Berhaji sambil berju, berjualan. Namun kata Imam Asyuyuti, ketika orang ingin berhaji sekaligus berjualan, sekaligus sambil berbisnis, itu harus dilihat mana yang lebih dominan. Ya. Mana yang lebih dominan? Apakah niat untuk berbisnis lebih dominan atau niat untuk haji? Maka ya demikian juga dengan amalan-amalan yang di situ memang mau tidak mau ada unsur duniawinya. Maka kita harus dominankan unsur ukhrawi. Orang mau mandi atau orang mau berwudu. Orang yang berwudu pasti dia akan mendapatkan kese kesegaran. Namun ketika kita hendak berwudu namun niat yang dominannya adalah untuk mendapatkan kesegaran maka sia-sia aman maka di situ pentingnya kita mengetahui niat mengetahui perincian dalam ashania itu syarat yang pertama kita harus ikhlas di jalan syarat yang kedua adalah apa al-mutabaah atau ittiba harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu wasallam disebut dalam hadis lewat alimah Bukhari dan Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa siapa yang mengada adakan suatu amalan yang tidak pernah ada contohnya dari kami maka amarannya tertolak sia-sia. Dalam riwayat lain, riwayat al-imam Muslim mengambil amalan lain saalehi amruna fahwa barangsiapa yang mengerjakan, kalau yang tadi mengadang-adangkan, maka sama. Ketika tidak ada di atas tertunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amalannya akan menjadi sia-sia. Maka Fuduil bin Iyad Beliau menafsirkan ayat Yang ada di surat Al-Mulk Di ayat yang ke-2 Allah SWT berfirman Liabulwakum ayyukum ahsanu amala Alladhi khalafal mawta wal hayat hayata Liabulwakum ayyukum ahsanu amala Dialah Allah Yang telah menciptakan Kematian dan kehidupan. Untuk menguji kalian. Siapa yang paling baik amalannya. Maka Al-Fubayl bin Yad mengatakan. Ahlasuhu wa asquabuhu. Yang dimaksud dengan. Ahsanu amala. Amalan yang paling baik adalah. Yang paling ikhlas. Dan paling benar. Paling ikhlas itu berkenan dengan hati. Dan paling benar itu berkona Dengan sifat yang lahirian Maka Ini menjadi syarat Seluruh amalan ibadah Harus dibangun di atas Dua syarat ini Al-ikhlas Wal-mutabah Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam riwayat al-imam muslim Riwayat Nasai. Nomor 314, Rasulullah SAW pernah ditanya, Arro Ait Arro Julai, Buza ya kami sedikit ro Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau ada orang yang berjihad di jalan Allah, dia ingin pahala, namun dia juga ingin dikenal oleh orang. Dua niat. Malahum bagi dia apa yang akan dapatkan maka Rasulullah SAW menjawab apa la sayy dia tidak akan mendapatkan apa-apa diulang tiga kali la sayy la sayy kemudian beliau melanjutkan inna allah la yaqbaluminal amali illa ma kana qarisan wa buktunya bhi wajh Sungguhnya Allah tidak akan menerima amalan. Kecuali yang dibangun di atas keikhlasan. Dan mengharap wajah Allah subhanahu. Namun ikhlas itu bukan perkara yang mudah. Ikhlas adalah sesuatu yang wajib di setiap amalan. Namun bukan perkara yang mudah. Sifian At-Tauri mengatakan. Ma'alaj tu syai'an. Sudah dari nafkah saya tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada ikhlas. Syaikhul Muslimi, ulama besar dari kalangan tabiin, sulit untuk mengobati ikhlas, apalagi di kita. Maka berkata Ibnul Qayim, "Mamin amalin illa wa yurdu'alihi diwana." Tidaklah ada satu amal kecuali kita harus bertanya kepada amalan tersebut dengan dua pertanyaan. Yang pertama lima, kenapa kita beramal? Dan yang kedua kaifa, bagaimana kita beramal? Ini dua pertanyaan yang wajib kita tanyakan di setiap amalan ibadat. Ya, untuk siapa dan bagi mana? Kemudian perkara yang ketiga yang tidak ada manfaatnya adalah wamalud la yunfiku minhu wala yastamfi'u bihi fidunya wala yuqaddimuhu amalahu ilal akhirah. Wamalud la yunfaku harta yang tidak diinfak Harta yang tidak diinfakkan Baik untuk dirinya sendiri Mumpul untuk diinfakkan di jalan Allah SWT Harta yang tidak diinfakkan Yang dia pakai untuk kebutuhan dunianya Atau untuk perjalanan dia di akhirat ini sesuatu yang sia-sia. Orang menumpuk-numpukan harta itu merupakan kesia-siaan. Ya, sekarang kita Dapati ada sebagian orang punya 10 rumah subhanallah. Tidak ditempati, tidak disewakan. Sia-sia. Ada orang yang sudah punya baju 10. Beli lagi 5. Dipake Tidak, Hanya untuk pajangan. Apalagi ibu-ibu biasanya. Kalau buka lemari ibu-ibu itu satu lemari full. Ya. Kita lihat di zaman tabiin itu kita dapati ada orang yang tidak bisa mengajar taklim dikarenakan bajunya sedang dicuci. subhanallah ya. Maka muridnya mencari, kemana guru saya itu? Datangi ke rumahnya ternyata gurunya sedang ya mencuci. Maka diberikan pinjaman baju baru dia bisa mengajar. Itulah ya. para sahabat, para salas, para tabi. Ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya mankan namiqum mustanad kalyastan biman odma. Barangsiapa ingin menjadikan taular dan maka jadikanlah taular dan orang yang sudah meninggal. فَإِنَ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنْ عَلَيْهِ فِتْنَةِ Karena orang yang hidup Itu dia belum aman dari fitnah Bisa jadi dia mati dalam kondisi su'ul khotiman فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمْ Mereka adalah sahabat Rasulullah صَلَى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَمْ خَيْرُ هَذِهِ الْمَةِ Umat yang terbaik أَبَرُّهَا قُلُوبَنْ Orang yang paling baik hatinya Wa ilman yang paling dalam ilmunya wa aqalluha taqallufan orang yang paling sedikit bebannya ini yang menjadi syahid yang ingin saya sampaikan para sahabat itu sedikit bebannya sehingga waktu-waktu mereka itu barokah tidak disibukkan untuk mengumpulkan baju tidak disibukkan dengan ya memperindah badan six six pack dan selusnya Namun di zaman sekarang Orang-orang lebih mementingkan apa? Penampilan ketimbang Hati Padahal Rasulullah SAW Ina Allah hala yang duru Ila suarikum Wala ajsamikum Walakin yang duru Ila a'malikum Wa kulubikum Sungguhnya Allah tidak akan melihat kepada rupa-rupa kalian Dan tubuh-tubuh kalian akan Apabila Allah akan melihat kepada amalan-amalan kalian dan hati-hati kalian. Maka kita lihat di zaman sekarang orang sudah terbalik, lebih mengedepankan untuk mengurusi body ketimbang hati. Okay. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan Muslim nomor 2958. Ya Kullubnu Adam berkata anak Adam mali mali hartaku hartaku maka beliau menjelaskan tidaklah harta anak Adam itu kecuali yang telah dia makan atau yang telah dia pakai itu hakikat apa anak kemudian yang terakhir auta surdakta faumaid atau yang sudah Engkau infahkan di jalan Allah Subhanahu itu hakikat harta kita Ada pun harta yang tidak dipakai Harta yang kita tumpuk-tumpuk itu Kalau kita wafat akan menjadi orang Hak milik orang Hak menjadi hak milik harta Ahlu waris kita Itu hakikat harta kita ya. Dan Allah Subhanahu SWT mengancam Orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 Allah SWT wa taala berfirman "Walladzina yaknizunadh dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah tubashshirhum bi'adzabin alim" Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta mereka baik emas maupun perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah SWT. Kabarkanlah kepada mereka dengan azab yang pedih. Yaaumayyuhma alaihafina rijahannah, fatuqwa bihajibahum, wa junubhum wa zuhurhum. Hada maknaszum li anfusikum, faduqumakun kuntasirzul. Di hari yang ketika itu, harta-harta mereka akan dijadikan timah panas yang membakar punggung-punggung mereka rusuk-rusuk mereka dan jidat-jidat mereka, Subhanallah. Kemudian dikatakan kepada mereka, ini harta yang sudah kau tumpuk-tumpuk. Fadzukumakum tuntak tumpuk dizuh. Rasakanlah, ya sesuatu yang sudah kau tumpuk ini menjadi sesuatu yang menyiksa. Ini adalah ancaman yang luar biasa, ya. Dan harta adalah sesuatu yang akan ditanya dua kali di kiamat. Surah Samsadala Tajulu Qada Ma'adin Yumak Iyamati Hatta Yisalaan Umrihi Fi Ma'na tidak akan bergerak kedua kaki seorang sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dia pakai. Wa Anil Mihi Fi Ma'ala dan dengan tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, wa anmalihin min ainakta sabahu wa filma anfakoh dan tentang hartanya dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia bergunakan harta akan ditanya dua soal maka ketika harta tidak dipergunakan itu menjadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. kemudian yang keempat dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya adalah و قلب فارغ من محبة الله وشوق إليه والانس به. Hati yang kosong dari cinta kepada Allah dan rindu akan pertemuan dengannya dan berdua-duaan dengannya. Hati yang kosong dari cinta kepada Allah. Dan rindu akan pertemuan dengannya Dan nyaman ketika berdua-duaan dengan Maka ketika ada hati Yang tidak ada rasa cinta kepada Allah Atau tidak rindu bertemu dengan Allah tidak nyaman ketika berkholwat. Berdua-duaan dengan Allah. Maka itu adalah hati yang tidak ada mentah. Oleh karenanya berkata sebagian ulama. Zikrullahi dawa'un wa zikrun nasidah. Mengingat Allah adalah obat. Dan mengingat manusia adalah penyakit. Mengingat Allah menyebut-nyebut Allah adalah obat dan menyebut-nyebut manusia bisa jadi menjadi penyakit. Terkadang ketika kita menyebut-nyebut manusia itu gibah yang disebutkan, penyakit bagi hati kita. Dan Ibnu Bayin menjelaskan bahwasanya seseorang akan merasakan kelezatan nanti di hari kiamat itu sesuai dengan bagaimana lezatnya dia ketika berdua-duaan dengan Allah ketika di dunia subhanallah kelezatan dia nanti di kiamat di hari kiamat ya itu akan sesuai dengan kelezatan dia ketika berdua-duaan dengan Allah subhanahu ini merupakan nasihat dari Alim bin Ulaiq kepada kita bersama. Bagaimana ketika kita sholat Apakah sudah merasa nyaman ketika berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah ya, kita ingin salat kita itu cepat selesai? Dan berkata Sahal bin Abdullah Wamin alamati, maha batin lah Quran. Dan tanda atau diantara tanda kecintaan kepada Allah adalah membaca Al Quran. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Nuaim dan Baihaki yang dihasan oleh Imam Al Bani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarahu an yuhibbahullahu falyaqra'il Qur'an." Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka bacalah, bacalah al Bacalah Al-Qur'an. Ya. Oleh karena itu berkata Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Law tahur aqlubukum ma sajiatum min kalami rabbikum Law tahur ma sajiatum min kalami Kalau hati kalian suci kalian tidak akan merasa kenyang dari membaca firman Rabb Kalau hati kita ini suci kita akan tidak cepat bosan ketika membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala nyaman rasanya oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tujuh orang yang akan dinaungi di hari kiamat di padang mahsyar dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali Naungan Allah dalam riwayat lain naungan arsnya di antaranya adalah warajulul Zakarullah kholia kafabatanya dan orang yang dia mengingat Allah kemudian dia menang kemudian dia apa menang ya. bukti akan Kelembutan hatinya Menangis ketika Dia mengingat Allah Namun perlu diperhatikan bahwasanya menangis ketika Mengingat Allah itu Bagus ketika sendirian Adapun ketika Di hadapan orang Itu kalau Memang dia benar-benar tidak bisa Menahan tangisannya itu tidak masalah ya. Namun ketika Dia menangis namun ia tidak tahan itu setan bisa masuk untuk menggulingkannya untuk berbuat teriak. Ketika kita sholat bersama keluarga kita di rumah sholat malam, kemudian kita menangis, maka kita usahakan tahan tangisan kita, karena kita khawatir setan menggulingkan kita dalam. Iya. Adapun kalau sendiri nangislah jadi-jadi. Adapun kalau sendiri Nangislah sejadi-jadi. Baik. Yang kelima adalah Wa badanun mu'appalun min to'atihi wa khidmatihi. Perkara yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Yang kelima adalah Badan yang kosong dari ketaatan kepada Allah dan berkhidmat kepada badan yang kosong dari ketaatan kepada Allah dan khidmat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat penghuni neraka. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke 179 Allah subhanahu wa taala bermaksud, "Walaqad darahna li jannah makasi rom jinni wal ins", dan sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Apa sifat mereka? Laum ulubul la yafahu nabiha. Mereka memiliki hati, namun tidak dipakai untuk memahami kebenaran. Walahum ayunul la yusiru nabiha. Mereka memiliki mata, namun tidak dipakai untuk melihat kebenaran. Walahum adanul la yasmau nabiha. Mereka memiliki pendengaran, namun tidak dipergunakan untuk mendengar kebenaran ulaiika kal an'ami bal hum mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat ulika gubur gubur mereka adalah orang-orang yang sengsara Allah ada orang yang sehat badannya namun untuk diajak ke masjid luar biasa susah tapi kalau diajak main bola 2 jam kuat ya, Main bola 3 jam kuat Tidak berhenti deh. Diajak ke mesti Perak, luar biasa Tapi kita lihat Bahkan saya dapati ada di Madinah itu Orang yang umurnya mungkin 80 tahun lebih, orang Sengkiti Dia kalau berjalan Mungkin per 15 cm dia berjalan Berjalan dengan menggunakan Tongkat kalau berjalan dari rumahnya mungkin 10 menit Baru bisa sampai ke masjid Namun dia tidak pernah saya lihat Terlewat takbiratul ihram Pakai kaki sudah, sudah sipul Dan bahkan dia datang ke masjid Jauh sebelum Muadil datang Dia memegang kunci sendiri Itu lah Badan itu bisa diseret Kalau hati suci Yang namanya badan itu bisa disel kalau hati sakit, tapi kalau hati sudah mati maka badan sehat apapun tidak akan tergerak. Itu juga ke datang kepada Allah Subhanahu Kemudian yang keenam, wa mahabbatur la tataqayyad biridai al Waktitari awamirihi Perkara yang kesiasia yang keenam adalah Kecintaan Yang tidak diiringi Dengan Kerinduan zat yang dicintai Dan menjalankan perintah-perintah Kecintaan yang tidak diiringi atau kosong dari Kerintuan dari orang yang dicintai Dan menjalankan apa yang diperintah Ini kecintaan yang kosong, kecintaan yang sia-sia Maka kalau kita cinta, kita juga harus ya menjalankan perintah siapa yang kita cinta. Oleh karenanya pepatah orang Arab mengatakan. Setiap orang mengaku cinta kepada Layla. Sementara si Layla tidak mengakui akan kecintaan mereka kepadanya. Jadi yang namanya cinta itu ya, harus yang disertai dengan pembuktian. Bukan cinta yang tidak ada pembuktian. Dan Kecintaan itu harus dibangun di atas ilmu. Oleh karenanya kalau ada anak, anak kecil sedang main HP, kita ambil HP-nya. Sebagai orang tua kita ambil. Karena ini adalah bentuk kecintaan kita kepada anak tersebut. Khawatir matanya rusak, dan seterusnya tantu. Walaupun sang anak itu akan menangis. Namun ini demi kecintaan kepada anak tersebut. Ini cinta yang hakiki. Bukan kecintaan itu adalah ketika kita membiarkan anak tersebut melakukan seluruh apa yang dia inginkan. Bukan seperti itu hakikat cinta. Maka berkata Ibnu Qayyim dalam kitab Badaridz Salikin hati itu ruhbah. Hakikat dari kasih sayang adalah isalul khair. Kita menyampaikan kebaikan kepada orang yang kita sayangi. Kebaikan yang disampaikan walaupun anak itu terkadang harus menangis Namun kita inginkan kebaikan. Wajazil mudharati minhu dan kita hindarkan keburukan darinya. Itu hakikat kasih sayang kita sampaikan kepada yang kebaikan dan kita hindarkan keburukan keburukan itu hakikat kasih sayang dan kasih sayang yang hakiki adalah yang dibangun di atas ilmu kasih sayang hakiki adalah yang dibangun di atas ilmu allah swt Menggandengkan kasih sayang Dengan ilmu Di dalam firmannya Surat Ghafir ayat yang ketujuh Surat Ghafir ayat yang ketujuh Allah s.w.t berkhidmat Al-ladhina yuhmilun al-arsha Wa man hawlahu Yusabihuna bihamdi rabbihim Wa yu'minuna bih Wa yastagfiruna Lilladhina amanah Rabbana Wasiatkan semua ilmu rahmat dan ilmu. Fadzililah bin Abu Abdullah. Kita lihat Allah swt menggandakan rahmat dengan ilmu di dalam ayat ini. Dan malaikat-malaikat yang memikul ars. Ars adalah makhluk yang terbesar. Kubahnya alam semesta. Perbandingan ars dengan kursi saja, perbandingan cincin jika dibandingkan dengan padang pasir yang luas, dan perbandingan kursi jika dibandingkan dengan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, perbandingan cincin yang dilemparkan dengan padang pasir yang luas luar biasa besar ars. Dan Allah adalah pencipta ars. Tentunya Allah jauh-jauh lebih besar daripada ars. Berarti kita ini adalah makhluk yang sangat kecil di hadapan Allah maka sungguh ya sungguh tidak pantas jika kita menyembuhkan diri ya, di tempat Allah SWT wa taala. Allah Subhanahu wa taala wa man hawalahu malaikat malaikat yang memikul ars dan yang ada di sekitarnya yusabbihuna bihamdi rabbihim." Mereka memuji bertasbih kepada Rabb mereka dan beriman kepada rabb dan mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Saya mereka mengatakan, Robbana wasi atakul ashair rahmatawahin wahiru kami sungguh kasih sayangmu dan ilmu mu sudah meliputi segala sesuatu. Kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala menggandakan ilmu dengan kasih sayang di dalam ayat. Maka kasih sayang yang hakiki adalah yang dibarengi dengan ilmu. Kasih saya yang hakiki adalah yang dibarengi dengan ilmu. Kita yakini bahwasanya kita sedang menyampaikan kebaikan. Jangan sampai kita ayam ah penting anak kita senang ini udah kita kasih aja terus. Tidak kita mengetahui apakah itu ada mudorotnya atau tidak. Harus di atas ilmu. Ya. Dan kecintaan yang tidak dibangun di atas ilmu Terkadang membawa malam petaka Contohnya adalah kisah kaum Nuh Kaum Nuh itu mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Orang-orang soleh di antara mereka Setelah orang-orang soleh tersebut wafat Dikarenakan mereka mencintai orang-orang soleh tersebut Mereka bikin patung Patung orang-orang kafir -orang tersebut, maka generasi orang-orang yang membuat patung tersebut, ya, itu belum menyembah patung tersebut. Namun setelah meninggal beberapa generasi, maka setan, ya, memberikan kabar kepadanya, memberikan wahyu setoninya. Kepada kaumnya, bahwasanya generasi sebelum kalian Sesungguhnya mereka menyembah patung-patung tersebut Akhirnya terjadilah kesyirikan yang terjadi awal mula pada kaum Nuh Alisa Padahal sebelumnya adalah seluruh manusia itu di atas tawqid Di atas pengesahan kepada Allah subhanahu SWT Allah SWT berkman kanan nasi umbatan wahidah Sebenarnya manusia itu dulu umat yang satu semuanya bertauhid. Faqah atau mubashirin Allah mubin. Kemudian Allah utus nabi para nabi-nabi sebagai pengingat dan memberi kabar gembira. Maka lihat kaum nabi nur itu orang-orang yang memiliki kecintaan kepada orang-orang soleh mereka, namun tidak dibangun di atas ini. Maka malah petaka yang datang. Maka malah petaka yang datang. Demikian juga kita lihat orang-orang yang luar biasa kecintaan mereka terhadap harta dan kedudukan. Terkadang tidak lagi dihiraukan halal dan haram, terobos Ini kecintaan yang tidak dibangun di atas iman. Baik. Ya Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah bersabda, "Au tau au iman al-khuffu fillah wa qulqulum qul." Tali iman yang paling kuat adalah engkau mencintai karena Allah dan engkau membenci karena Allah. Ya. Hadis riwayat Ahmad Nomor 18520. Mudah-mudahan kita semua dan termasuk orang-orang yang mencintai karena Allah, bagaimana? Orang-orang yang mencintai karena Allah akan dijauhi dengan naungan. Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Warudulah nih tahabafillah kita maulihi watawarokhani. Kedua orang yang mencintai karena Allah. Abah yang mencintai karena Allah. Abahnya mencintai karena Allah. Ya. Abah yang mencintai karena Allah. Ya. Kita mencintai seorang dikarenakan dia taat kepada Allah. Dikarenakan dia beriman kepada Allah. Kerana kan dia dekatkan, maka bertambah sakit-sakitnya kepada kepada orang tersebut. Maka kecintaan yang seperti ini, seperti yang kita lakukan sekarang ini, mudah-mudahan dibangun di atas kecintaan kepada Allah, itu yang akan mengekalkan nanti sampai dunia sana. Allah Taala bersumpah al-Akhil la uyoob ibin bagdum li bagdin aduul ilal muttaqi. Orang-orang yang dekat. Teman-teman Mereka ketika itu akan menjadi Musuh satu dengan yang lainnya Kecuali orang-orang yang bertakwa Surat az zukhruf Ayat 67 Kemudian yang ketujuh Di antara perkara yang tidak ada Manfaatnya adalah Wawaktur Mu'akfalur Anistidroki Farid Awpinami Birb biring wakobah waktu yang kosong dari ya, mengambil kesempatan untuk beramal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Waktu yang kosong dari beramal, sholat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala Oleh karenanya kita lihat para ulama mereka adalah orang-orang yang luar biasa bakil, kulit terhadap waktu. Ada salah seorang salah Dia melewat orang-orang Yang sedang nongkrong Orang-orang yang sedang duduk-duduk Di pinggir jalan Maka mereka mengatakan Wahai Sheikh, tidak akan duduk-duduk Bersama kami Maka apa kata Sheikh tersebut Jika kalian bisa memberitikan Matahari ini Maka saya akan duduk bersama kalian jika kalian bisa memberhentikan batahan yang sedang berjalan ini, saya akan duduk bersamanya. Luar biasanya para ulama terlihat terhadap waktu-waktu mereka kecuali untuk kata -kata. Berkata salah seorang salaf, ini statu ater, Allah ta'ala rob yadukail lah al Kalau kau bisa untuk menjadikan tanganmu itu tidak bergerak kecuali untuk perkara yang sunnah di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kerja itu nasihat dari Sarang Sarang tangan kita mau bergerak mau kita gerakkan ini di atas sunnah atau tidak ya itu Subhanallah sampai seperti itunya perasaan dan sebagian Salah, dia tanya sejuk sanad bagi ya. Ketika beliau hendak masuk ke kamar kecil, maka beliau tidak mau waktunya sia-sia ketika beliau berada di toilet. Beliau perintahkan anaknya atau muridnya untuk membacakan hadis selama beliau berada di WC. Luar biasa beliau. Menjaga waktu mereka Sampai ketika di WC saja mereka tidak mau diam sia-sia saja. Ketika dia di kamar kecil itu dia ingin sambil pikirannya itu ya berhubungan dengan ilmu dan amal. Itu para ulang. Itu bukan salah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat satu dalam hadis riwayat at-Tirmidzi nomor 5540. Nabi kita pernah bersabda la tadulu qadama 'aqlin hatta yus'al 'an umrihi fima tidak akan bergerak Kaki seorang nanti di hari kiamat Sampai dia ditanya tentang kuburnya Untuk apa dia lapisan Dan Para salas itu Mereka Sangat pintar Untuk mengatur waktu mereka Bahkan untuk perkara yang ubah mereka usahakan untuk menjadi suatu yang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat hadis riwayat an-nasai nomor 5765 Man ata ila firashihi wa huwa yanwi an minal lail, aina, hatta asbah kutibalahu ma nawa wa Barang siapa yang dia mendatangi kasurnya Kemudian ketika dia tidur Dia niatkan Bahwasanya saya akan Bangun untuk sholat malam fu hu'ayna Namun matanya mengalahkannya Berat, tidak bisa dikalahkan Hatta asbah Sampai waktu sholat subuh Kutibalahu manawa Maka dia akan dicatatkan pahala dari apa yang dia niatkan Ini akan kebujian Allah SWT Bahkan tidak hanya itu, wa kana naumuhu shadaqah, bahkan tidurnya menjadi sedekah bagi dia. Ini pentingnya kita mempergunakan waktu dengan baik. Ketika mau melakukan suatu ini ketaatan atau tidak. Kalau ketaatan alhamdulillah, ikhlas ikhbar Kalau tidak kita pasang niat salih hadis. Sehingga menjadi amalan baik itu. Demikian juga hadis yang menjelaskan tentang bahwasannya ya tidaklah kita memberikan satu nafkah kecuali illa ujr taaliha illa ujr taaliha kecuali kau akan diberikan ganjaran terhadap naskah atau infak tersebut hatta matadafi fi maratib sampai sesuatu suapan yang kau letakkan di mulut istrimu itu menjadi saudara. Maka ketika kita memberikan naskah kepada istri harus dipasang niat Ini saya sedang melakukan kewajiban. Ini saya sedang melakukan suatu ibadah agar menjadi suatu amalan ibadah dong. Jangan sampai itu hanya menjadi kebiasaan saja bagi kita. Orang-orang memberikan nafkah, oh ya udah saya juga memberikan nafkah Itu tidak ada pahalanya kalau begitu. Namun harus kita ya pintar di dalam berniat. Oleh karenanya berkata Ibnu Abbas, talabul halal jihad, ya. Mencari rizki yang halal itu bagian dari jihad. Subhanallah. Tentunya harus dini diniatkan. Kita lihat Al Imam An-Nawawi. Beliau hidup berapa tahun, Pak? Ada yang tahu? Al Imam An-Nawawi. Berapa? Oh, kebanyakan Kurangan lagi uh, Tambahin lagi sedikit <laughs> 45 ada yang mengatakan 46 Namun kita lihat bagaimana karya-karya beliau Al-Majmu' Kitab Fikih 23 jenit besar Para ulama di zaman sekarang mengatakan, "Kalau lah kitab itu dikarang oleh 10 profesor, belum tentu hasilnya akan seperti." Dikarang oleh satu orang, umurnya 45 tahun. Kemudian kita tahu bagaimana Riyadhus Solihin Al Arba'un An Nawawiyah, tidak ada satu masjid kecuali biasanya di situ dipelajari Al Arba'un atau Shahih Shalih. Inna barakallahu fikum. Karena mereka Memperhatikan waktu-waktu mereka. -waktu Kemudian yang kedelapan Perkara yang tidak ada Manfaatnya adalah Wafikrut Yajulu fi malayanfa Wafikrut Yajulu fi malayanfa Pikiran Yang Memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini sia-sia Pikiran Yang memikirkan sesuatu yang tidak ada Nah ini Nasihat untuk kita bersama Sampai pikiran saja Kita jangan sampai Sia-sia, lalai Pikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya Ini Warnanya kok coklat tua ini Kenapa ini ya Untuk apa kita tahu hal tersebut mau coklat tua, coklat muda terserah dia kan tidak bermanfaat yang seperti itu ya ini bajunya kok merah, kuliah ya biru nah ini ini kok garisnya dua ya ini kan dua <tuk> <ma> <tuk> <tuk> <tuk> ini tidak lepasan seperti itu pak Sayang waktu kita ya oleh kerana berkat itu khayirin, inna billah. Aslu kulli khairin wa aslu kulli syarrin huwa fikr. Di dalam kitab Minhaj dari Said. Asal atau pokok dari setiap keburukan atau kebaikan adalah fikiran. Asal dari kebaikan atau keburukan adalah fikiran. Dimulai dari fikiran dulu. Ya. Ada sendal keluar dari masjid ada sendal. Eh, bagus nih sendalnya. Kayaknya kalau dipakai rumah ya. Kan dari pikiran dulu. Ya. Ada perempuan. Wah, kayaknya mantap. Mantap kalau saya ambil nomor HP-nya. Itu maksud saya. Hah, nomor. Hati-hati belum. Ada yang tidak belum nikah. Ya. Banyak ya. Betul. Baik. Hey. Uh, maka ya kebaikan dan keburukan itu bermula dari pikiran. Orang mau mencuri dari pikiran, mau berzina dari pikiran. Demikian juga kebaikan. Ya, seperti tadi ya mungkin ya ada pembicaraan ikhwan kita ingin membuat al-maktub kedua dan seterusnya itu bermula dari pikiran yang akan menjadi kebaikan seperti itu kebaikan bermula dari pikiran dan keburukan bermula dari pikiran maka jangan sampai pikiran itu ya berputar dalam suatu yang tidak ada manfaat. Ada satu kisah tentang Imam Ash-Shahbi tentang, tentang hal ini Imam Ash-Shahbi Pernah didatangi oleh seorang Yang ingin mengetahui tentang kehidupan beliau Tentang ibadahnya beliau di waktu malam Maka ya, Orang tersebut Di malam hari tidak mendapatkan sesuatu yang spesial Imam ash tidur, kemudian bangun di waktu subuh, kemudian sholat, gak udur lagi, gimana ini mami? Maka beliau ditanya, wahai imam dengan adabnya, maka beliau menjawab, ya, sungguhnya semalaman saya memikirkan satu hadis. Rasulullah s.a.w. bersabda Ya Aba Umair Ma faalan Umair Wahia Abu Umair Abu Umair adalah saudara dari Anas bin Malik Masih kecil Dia memiliki burung kecil Yang mati ketikanya Maka Nabi s.a.w. mengatakan Ya Abu Umair, wahai Abu Umair Apa yang dilakukan oleh si Mugair Burung kecil itu Maka apa kata Imam Syafi'i? Fa'akhuddu akthar min 100. Saya keluarkan dari hadis itu lebih dari seratus faedah. Itu dari ngelamunnya ulama kayak gitu. Ngelamun satu hadis Seratus faedah keluar. Nah, ini sekitar diri untuk kita. Kalau kita ngelamun untuk apa? Ya. Ah, itu. Ada yang aduh kapan saya nikah lagi gitu ya e, jadi syahwat di pikirinya ya aduh motor saya ini udah butut ini kapan mau diganti motor saya itu begitu ya lihat bagaimana berasalah pikirkan satu hadis ya semalaman keluar seratus faida maka faida sel Salima Salimah fikrona salimah dinginan Kalau pikiran kita sehat Selamat Maka akan selamat agama kita Sebaliknya Kalau pikiran kita itu buruk Maka akan buruk juga nanti kita Kemudian yang ke sembilan Dari perkara yang tidak ada manfaatnya adalah Wa khidmatun Man la tuparibuka khidmatahu ila Allah Walau taudzulaleka di solahidin, dzatul hira. Engkau berkhidmat kepada orang yang tidak akan mendekatkanmu kepada allah dengan berkhidmat kepadanya. Walau taudzulaleka di solahidin. Dan tidak akan memberikan manfaat terhadap kebaikan agama Saya ulangi Engkau berkhidmat kepada orang Yang tidak akan mendekatkan dirimu kepada Allah Dengan berkhidmat kepadanya Dan tidak akan menjadikan agamamu lebih baik Ya untuk apa kita berkhidmat kalau ujung-ujungnya adalah bermaksiat untuk apa kita berkhidmat kalau ujung-ujungnya adalah kesia-siaan oleh karenanya seseorang itu di neraka akan menyesal ketika dia berkhidmat atau berteman dengan teman yang buruk Allah SWT berfirman di surat Al-Qur'an Ayat yang ke-28 sampai 29 Mengisahkan tentang perkataan orang-orang Yang memiliki teman-teman buruk Ya wailata Laitani lam attaqid bulanan khalila Aduhai celakaku Kenapa aku dulu menjadikan dia Sebagai teman-teman lapun adhallani 'ani dzikri ba'da ifja'ani wa kana syaitanu hudula sungguh dia telah menyesatkanku dari mengingat kepada Allah setelah peringatan itu datang kepadaku dan syaitan sungguh Zat yang sangat khianat maka ini adalah peringatan kepada kita hendaknya dan ya. Kalau kita mau berkhidmat, kita lihat khidmat kita itu akan membantu kita kepada untuk lebih taat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah atau tidak. Jangan sampai kita membantu acara ben-benan yang menggoyang penduduk kampung sehingga Allah goyangkan tempat tinggal mereka itu. Wasul waso sambil sagte yakun fi akhir ummati akan datang di akhir umat Tuwah orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Tuwah orang-orang yang akan dirubah wajahnya menjadi kerak menjadi babi. Tuwah orang-orang yang akan dihujani di batu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Tuwah Madadah, wahai Rasulullah, kapan hal tersebut akan terjadi? Maka Rasulullah SAW menjawab, idah bawaharotil faina ketika biduan biduan sudah tamat kita lihat biduan-biduan sekarang diundang di berbagai daerah untuk menggoyang penduduk kampung sehingga allah goyangkan kampung mereka. walmaazi dan musik alat musik walshurbat khubur dan ketika ya homer atau minuman keras sudah menjadi konsumsi manusia hadis yang terakhir ini. Kemudian yang kesepuluh perkara yang sia-sia juga adalah wa khaufuka liman nasiyatihi bi dillan asirun kitabatihi wala yamliku lana nafsihi dharaman mananam an wala hayatan wala mautan wala nusuh abadiyan kita menggantungkan harapan Dan kita takut Dari orang Yang tidak bisa memberikan Manfaat atau mudarat bagi kita Sementara ubun-ubunnya ada di tangan Allah. Dan dia adalah tawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menggantungkan harapan. Dan kita takut. Dari orang yang tidak memiliki atau tidak mampu memberikan manfaat atau mudarat bagi kita. Sementara ubun-ubunnya ada di tangan Allah. Dan dia tawanan bagi Allah. Itu makhluk seperti itu sifatnya. Ubun-ubunnya ada di tangan Allah. Kalau Allah berkendal, Allah cabut. Dan makhluk itu tidak mampu memberikan manfaat atau pemudur bagi kita. Rasulullah SAW saja. Itu mengatakan. Kula amlikulakum. Nafan wal-barroh illa rosada. Katakanlah Muhammad, sebenarnya aku tidak mampu memberikan bagi kalian manfaat atau mudarat kecuali hanya menjelaskan saja. Itu Rasulullah. Apalagi selain Rasulullah Muhammad, Rasulullah. Maka untuk apa kita berharap atau takut dari manusia yang tidak memberikan apa-apa bagi sudah gantungkan seluruh harapan kita gantungkan seluruh keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa as-shamad zat yang di tangannya seluruh perkara makhluk zat yang tasmuddu ilaihi malaik menjadi tempat bergantung seluruh makhluk ya. maka tidak layak bagi kita untuk menggantungkan harapan kita Kepada makhluk Baik itu dukun Baik itu pepohonan Bebatuan, jimat dan yang lain Tidak layak bagi kita Untuk menggantungkan harapan-harapan kita Kepada makhluk Karena seluruh perkaranya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian terakhir Di sini Sheikh Ibn Qayyim menjelaskan Ya atau sebelum itu ya saya jelaskan dulu sebagai contoh ini ya untuk poin yang ke-10 ini ada orang yang kerja di perusahaan yang di situ ada kemaksiatan atau di situ memaksa kita untuk berbuat maksiat maka kalau kita diperintah untuk berbuat maksiat maka sudah kalau tidak ada jalan lain kecuali keluar dari tempat pekerjaan itu dan mencari pekerjaan yang lain sudah tinggal karena seluruh rezeki kita ada di tangan Allah swt. Allah semata bersumber wafir wafir sama iris hukum wa ma tu dan rezeki rezeki kalian itu ada di langit. Wa ma tu adun dan abang dijanjikan kepada kalian bukan di tempat-tempat kerja bukan, rezeki kita itu bukan di pasar pasar juga, namun rezeki itu ada di tangan di langit di tangan Allah swt. Maaf, ma kalau ada kemaksiatan sudah jangan ragu lagi, kalau memang sudah tidak bisa lagi di confirm di apa namanya, didiskusikan dengan pemimpin perusahaan maka sudah selamatkan aja lagi. Kemudian alimam nukai menjelaskan. Doa itu muhasil doa, doa yang paling buruk kesia-siaannya di antara yang tadi sudah disebutkan sepuluh perkara itu ada dua. Yang pertama adalah doa Atul kesadaran dalam hati. Jadi sudah disebutkan ya, hati yang tidak ada di dalamnya apa? rasa cinta, kemudian rasa ingin bertemu dengan Allah dan terus ini yang paling parah Kemudian yang kedua adalah wa'idho'atil <tuh> waqt. Penyadaran waktu. Dua hal ini yang paling parah di antara yang full tadi yang sudah disebutkan. Kemudian beliau menjelaskan, kenapa wa idha'atul qalbi min ithari dunya 'ala akhirah adapun penyia hati itu disebabkan oleh mendahulukan dunia di atas akhirah jadi hati yang menjadi sia-sia itu sebabnya mengedepankan dunia di atas akhirah hati menjadi sia-sia dan pokok seluruh keburukan adalah hub budurnya. Sebagaimu dalam hadis, ya, Rasulullah Sallallahu mengatakan dari isab dunian, hub budurnya rok sukul nikoti'ah, mencintai dunia itu adalah pokok dari berbagai macam kesalahan. Wa ibadatul wak. Adapun penyanyian waktu itu disebabkan mintulil amal dari angan-angan yang panjang. Jadi kalau penyanyian hati-hati yang lalai Itu disebabkan dia mendahulukan dunia di atas akhirat Adapun penyanyian waktu disebabkan dia panjang angan-angannya Seolah-olah dia akan hidup seribu tahun lagi Sehingga dia menyanyiakan waktu Ah hidup saya masih seribu tahun-tahun 30, 30 tahun lagi kalau umurnya baru 30 ya Ya kan Karena seluruh umurnya 63 tahun Berarti oh 33 tahun Kalau yang sudah 75 Sudah lewat Yang 60 bisa ada lebih dari 60 Sudah ada apa Lebih dari 60 Bapak? Oh udah Harus siap-siap Kita semua harus sudah siap-siap pak. -siap. Tidak hanya beliau saja Kita semua Karena yang namanya kematian itu Sifatnya tiba-tiba Dan pasti kematian. Ya. Maka kita yang masih muda-muda jangan panjang angan-angan. Dikarenakan penyanyian waktu itu dikarenakan orang memiliki panjang angan-angan. <tik> Maka apa kata Nabi Qayyim Ya, فَجَتَمَعَ الْفَسَادُ كُلُّهُ فِي تِبَاعِ الْهَوَاءِ وَطُولِ الْعَرْبِ. Maka keburukan itu semuanya terkumpul ketika seorang mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angannya itu pokok keburukan ya. mengikuti hawa nafsu panjang angan, -angan. orang panjang angan-angan menjanjikan taubat ya. tidak bersegera untuk taubat was salah hukum nuh fit tabail huda was tiga lil qai dan kebaikan itu semuanya terkumpul pada mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Watahu. Itu pokok kebaikan. Mengikuti petunjuk, bersiap-siap bertemu dengan Allah Subhanahu Watahu. Ini nasihat yang luar biasa berharga. Layak untuk ditulis dengan tinta emas, bahkan layak untuk ditulis dengan air mata kita. Sepuluh perkara yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Yang hendaknya kita hindari sudah tiga-tiga minit lagi. Ya. ya, ini kajiannya sudah selesai. Eh, kita saja. Silakan ada yang mau bertanya. Kalau mau bertanya silakan, tapi jangan susah-susah ya. Oh ya, ya sambil dinikmati. Oh ya sekarang. Sebentar kumulakan alangkusta didik kelar permana. Negarakan kau lena nasihat nanti nanti. Insyallah tulub tulub tulub kita dihadiki nasihat yang bermanfaat insyaallah. Kita akan nanti ke alasan dan jawab kita berfiksi pada jawab kita semangat berfiksi pada alasan yang telah yang penting tu hati mengingatkan kembali kita. Saya pun juga tergerak jadi saya juga ingin bertanya ini kepada Ustaz ya. Silakan, untuk oh, kita semua ya. Ah, termasuk saya juga. Ya, maksud ya, Insyaallah. Sekarang uh, saya sihat jawab. Mungkin ya. empat atau tiga, tiga ya. Atau mungkin sebanyak banyaknya bolehlah. Setengah, Setengah juga tak boleh. Setengah. <laughs> silakan, yang memberi pertanyaan silakan. Sebutkan nama asal. Sebutkan nama asal. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Ikhlas dari Bumi. Halo, dari harta yang tidak diinginkan ya. Ada persoalan saudara anak eh mempunyai harta waris yang sampai dua generasi. Karena alasannya tidak bisa dijual dan lemah. Apakah itu bisa termasuk harta yang tidak diteruskan bisa sudah bisa gitu. Ada yang, yang lain. Ada yang lain. Sudah, sudah. Sudah done. Plus satu saja. Ini nanti dari saya Aik. Aik. Harta yang sia-sia Itu yang tidak dipergunakan Yang tidak ada manfaat Baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain Maka, sekarang saya ingin bertanya Harta warisan itu apa bentuknya? Tanah Baik, alasannya tidak bisa dijual Kenapa tidak bisa dijual? Itu bukan tidak bisa dijual Tapi ingin harga tinggi Beda ya Tidak bisa dijual dengan ingin harga tinggi Sebenarnya ini suatu alasan yang tidak syari. ya Yang namanya warisan itu Bagusnya segera dibagikan Bagikan saja Adapun nanti mau dijual atau tidak Yang penting sudah punya hak-hak masing-masing Ya itu tidak masalah jadi nantinya ngambilnya ke masing-masing orang yang sedang mengambil warisan itu tidak masalah ya. tidak masalah dan kalau untuk tanah itu harganya akan naik terus ya. tidak sia-sia gitu saja kamu lebih bagus kalau untuk dihidupkan karena di dalam syariat ada namanya ihya ulmawat bolehnya kita menghidupkan tanah yang tidak digarap oleh pemerintah boleh kalau ada tanah kosong tidak digarap oleh pemerintah, tidak ada yang punya, kita garap. Itu namanya ih ul bawad. Ya, itu boleh. Maka kalau ada tanah bagusnya dimanfaatkan, aset itu dijadikan ya sanggar untuk anak-anak mengaji, itu bermanfaat. Adapun dibiarkan seperti itu sayang sekali. Ya. Belum lagi nanti kalau seandainya belum dibagikan, ya, ada yang meninggal lagi itu lebih sulit lagi pembagiannya Nanti akan masuk ke pembahasan munasafa Syukur-syukur kalau orangnya paham Kalau tidak paham, bagaimana? Maka yang namanya warisan itu Hukum asalnya dibagikan Kemudian kalau dia meninggal lagi Ya sudah dibagikan lagi ke warisannya Meninggal lagi, berarti nanti semakin pecah Semakin pecah Seperti itu. Kalau memang sudah dibag dibagikan Allah ta'ala Nah, saya Ya tidak apa-apa, sudah terdengar <laughs> <tuk> suaranya, okay, usah, yeah, usah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Berhenti Ya, berhenti Baru Bapak, apa-apa Dari Barusan Keterangan dari Ustaz nah. Bahwa tanah lahan kosong punya pemerintah, yeah. itu boleh dijadukan. Yeah. Pertanyaan dari saya saat. di daerah kami itu banyak tanah hgu. Tanah apa? Hibu. Hgu. Itu hgu itu gimana itu pak? Hak guna usaha. Hak guna usaha itu punya siapa? Pem eh, punya pemerintah. Punya pemerintah, namun. Nah, misalkan gini, hmm. ada area tanah 100 hektar, nah. itu hak guna usaha. Yeah. Kemudian di kontrak sama kambisril. Iya. Jadi kalau harga itu minimal 20 juta tahun. Iya. Kemudian biar misalkan yeah. atau pemerintah. Hmm. Kemudian tanah tersebut bangkrut. Iya. Yeah. Bangkrut. Nah, bangkrutnya kenapa gitu? Bangkrut aja. Kayak seperti dia bangkrut. Oh, kayak sebenarnya gitu. Laa kutar Allah, mudah-mudahan ya, Allah tidak mentakdirkan. Amin. Otomatis karena yang sangat sekedar tersebut tidak dipergunakan. Oh gitu nah, Tapi dia udah sewa ya? Udah sewa ke pemerintah Waktunya masih ada? Masih ada Tapi misalkan, kalau di ini lagi tidak bisa? Misalkan Udah kanyusi ini namanya PTSA utama misalkan yeah. nah, Udah kontrak di sana hari itu kan udah 5 tahun Dan yeah. kurun sepuluh waktu Sekarang tahun, tak Berarti 15 tahun lagi bisa dia? Mm. 15 tahun lagi Nah, itu di di apa di sama masyarakat. Yeah. Kemudian dia ada ada apa nih? Ada ada kontrakan per tahun. Uh, ke oh. Orang, ke orang tersebut enggak tahu siapa itu orangnya. Ini kebundaran ini. Nah, misalkan, iya. Yeah. Kalau saya, iya. Yeah. <laughs> saya juga yeah. yeah. yeah. jelas nih yeah. Ditampung sama saya nih. Iya, yeah. di kontra-kontrakan. Masyarakat. Siapa saya itu enggak tahu hmm. Saya itu enggak tahu apakah Ini tidak satu mengeman Amanah dari PT Salah Utama atau bukan Apa ditanggung sama saya yeah. nah, Apakah halal Masyarakat tersebut Menterah kepada saya pribadi Yang menangkap -nope ini Masyarakat itu enggak tahu saya itu siapa Oh hey. Saya kira gitu yeah, Ya, baru politik Taunya <laughs> hey. sisa ini Tim Tadi kan Pak Yusri, ya. ini contoh Pak Yusri sudah menyewa 25 tahun Setiap Iya, Baru dipakai 10 tahun ya. Berarti masih punya hak Pak Yusri harusnya ya. Jadi kalau mau sewa harusnya ke Pak Yusri Bukan ke orang itu Itu ya. Karena masih punya hak Pak Yusri Maka kenapa kau jadi orang itu Dan dia tidak punya hak apa-apa Di tanah itu, bahkan katanya orangnya tidak jelas ya. Maka dia sudah memakai harta yang haram Dari masyarakat Adakah masyarakat kalau tidak tahu mereka tidak berdosa Namun kalau tahu tetap disewa juga ini dosa. Ini. Jadi kalau masyarakat tahu ini tanah yang bukan miliknya disewakan Atau dia tidak memiliki hak dari tanah itu disewakan kepada mereka Mereka sewa juga kedua-duanya dosa Namun kalau yang masyarakat tidak tahu mereka tidak berdosa Namun yang menyewakan berdosa Karena itu bukan hak miliknya Di dalam akad jual beli, akad sewa-menyewa Itu harus jelas punya siapa? disewakan kepada siapa? Ya. harus memang yang punya haknya di situ. Kalau Pak Yusril masih punya hak di situ, lima tahun. Kalau misalnya Pak Yusril yang menyewakannya, tidak masalah. Karena memang bisa disewakan oleh, sudah disewa oleh Pak Yusril. Bisa jelas? Bismillahirohmanirohim. Ini tanah pemerintah kosong. Kemudian digalakkan masyarakat tanpa permisi pemerintah. Kalau memang ia Memang apa namanya uh, tidak dipergunakan sama sekali tidak dipergunakan dan pemerintah itu ketika tahu itu tidak akan menghukum dia kita apa karena itu tanah mawat ya sudah mati sudah. tapi kalau kita tahu kalau pemerintah itu tahu kita menggahap bakal menghukum kita ya jangan ini namanya melanggar peraturan mau bangsa jadi kita harus melihat dulu pemerintah itu bakal menghukum kita atau tidak. Kalau tidak maka tidak apa-apa karena itu ia belum ya tanah yang e, punya pemerintah tapi tidak dipergunakan, boleh kita? mau bangsa alam? Wah, ancaman tes Indonesia ini. Ya, jangan-jangan. Pada-pada. Ya, kalau mau Jadi di nomor 2 hal yang tidak bermanfaat. Nah, untuk kita sebagai manusia itu salah satunya amal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Uh, berkadang, ini juga berarti itu yang masalah amal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah ya. Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin jadi pertanyaan buat iswah yang lain juga, ya. betul Ah, uh, misalnya kita di umumlah, selain di luar ini. Nah, berkadang, apakah yang disebut maaf tanpa berpindah yang disebut pindah itu? yang diluarkan luar kan bahasa bahasa ini ada empat mazhab mukon. Pada saat ini peneliti hambaru walaupun ada pendapat yang lain paling itu yang paling banyak empat mazhab ini. Apakah yang disebut hal bidah ini hal yang amalan yang dilakukan di luar empat mazhab ini atau yang disebut bidah itu hal yang tidak rigid dari pendapat empat mazhab ini Jadi kadang yang buat kita bingung Ini kan misalnya mazhab misalnya dari sebagaimana kita samin ya pakai sendiri benar tidak oh, itu bahasa sesuai sih nah tadi kan ada bahannya apakah hey. yang disebut yang diimpor madani ini masih bisa kita sebut sesuai sunah rasul atau yang tidak ogi kita sebut itu bin atau gimana itu kadang-kadang buat anak-anak ragu dan pusing terus. Hey. Terus yang kedua tuh buah sesan udah, udah hey. yang kedua sesil. Ya. Eh, kan sama dengan hadis kan kalau empat dulur Al Ali Oh, al-'alim. Pada al-'alim, kafdalul qamar ala sail tawafid. Karena keutamaan seorang eh, ahli ilmu, ahli ilmu, ulama itu eh, dibanding orang yang rajin beribadah ya, itu lebih baik dan ya, perbandingan bulan dengan bintang-bintang lainnya. Nah, sekarang saya, saya dari pengalaman sendiri, gitu saya. Eh, banyak saya teman-teman di UMBA dari STIQ, memang hafalannya itu bagus mungkin. Hafalannya lancar-lancar. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain ibadahnya, itu sangat kurang sekali gitu, saya. Soalnya ditabrak-tabrak, tapi hamulannya dengan jelas sekali terus. Terus saya lihat, dan awal ketika saya melihat seperti itu, kami juga, uh, uh, apakah orang yang seperti itu lebih baik, saya, dibanding orang yang misalnya, ya belajarnya biasa, kemampuan lainnya masih biasa-biasa aja, tapi ibadahnya lanjut. Nah ini gimana, saya, ini banyak juga orang yang seperti itu, saya ikutkan ilmu yang banyak, tapi memang segi pengamalan kalau tidak kurang sekali dia pas-pasah dia saja, tapi ilmunya banyak sekali, kebanyakan orang yang terkadang misalnya hijrah, tapi pengalamannya sangat kuat sekali. Masya Allah. Dua soal yang lumayan. Ya. Tanya yang pertama tentang bid'ah, pengertian bid'ah itu apa? Syibrahim beliau menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan bid'ah itu Uh, sesuatu yang dibuat oleh manusia, sesuatu yang baru yang dibuat oleh manusia di dalam perkara agama ini, dalam rangka untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah, itu tidak. ya sesuatu yang dibuat baru di dalam syariat, tidak ada sebelumnya, karena yang namanya syariat itu sudah sempurna, maka kalau dibuat baru maka Sesuatu yang baru ya. Kemudian Dalam rangka Berlebih-lebihan di dalam Kesariah Beribadah Itu pengerjaan bid'ah Bid'ah ini terbagi menjadi dua Ada bid'ah Ib'afiyah -bid ah, Dan ada bid'ah hafitiyah Ada bid'ah yang murni Sama sekali tidak ah ada Sumbernya dalam Islam Contoh ada orang yang mencariatkan sholat ke enam, sholat wajib ke enam di waktu duha. Ini sama sekali tidak ada dalih. Ini bid'ah ah bun. Ada yang bid'ah ah ilobiya, bid'ah ah yang tambahan. Dan ini paling banyak terjadi di kaum muslim. Bid'ah ah tambahan itu menambah-nambahkan sesuatu dari enam hal. Yang pertama sebab syariat tidak menetapkan sebab tertentu dia tambahkan sebabnya contoh orang kalau masuk surat masuk ke rumah harus sholat dulu syariat tidak memerintahkan seperti itu syariat memerintahkan kalau masuk masjid baru sholat shol. itu berarti dia sudah masuk ke bid'ah hidup yang kedua menambahkan waktu misalkan ya syariat sudah menentukan haji itu di bulan-bulan haji kemudian dia haji di bulan selain bulan haji maka itu masuk ke dalam bid'ah hidup kemudian yang ketiga adalah dalam hal tempat ya Allah SWT sudah mensyaratkan tawaf itu hanya di Mekah Maka kalau ada yang tawaf di kuburan Itu jelas bersyirikan Atau tawaf di wisma haji Namun dia yakini itu ibadah Maka itu ibadah Maka itu bid'ah ibadah Kalau dia hanya meyakini hanya untuk latihan Bukan untuk ibadah tidak masalah Kemudian di antaranya juga jenis Di antara ibadah ada yang sudah ditentukan jenisnya Seperti kurban Kurban sudah ditentukan jenisnya Sapi, kambing, kerbau, unta. Maka kalau ada yang kurban dengan kudanil Lebih gede Tidak sah, ini bid'ah dalam ibadah Kemudian juga ya Sebab tadi sudah Kemudian jenis jumlah Bilangan ya. Sebagian ibadah itu sudah ditentukan Bilangannya Salat suhu, dua rokaan Rikir-rikir, lah, salat, sudah ditentukan Maka kalau ditambah-tambah, dikurang-kurang Itu namanya kebit ahidofia Bit ah penambahan Maka ya, Suatu ibadah tidak berarti, berarti suatu ibadah Memerlukan petunjuk Rasulullah sel Dalam dua hal Dalam segi tersyariatan Dan dalam segi tata cara Jadi kalau kita mengulang Laksanakan satu ibadah Kita lihat dua hal ini Kita harus mengikuti Rasulullah Dalam dua hal ini Apakah sudah disyariatkan? Kalau sudah, kita lihat apakah caranya seperti itu? Kalau kedua-dua halnya sudah terpenuhi, maka ibadah kita, insya Allah, sah selama kita ikhlas. Karena dua cara diterimanya amal ada dua: ikhlas kemudian uta ba. tadi. Kemudian bagaimana dengan mashad Imam Syafi'i? Mashad ini empat um, mashad itu. Apakah itu tiga kategorikan bid'ah? Manhab-manhab itu bahkan para imam itu mereka mengatakan ya ini sohal hadis bahwa manhab. Kalau hadis itu sudah sohih maka itu adalah manhabku. Ya. Kemudian Imam Malik mengatakan kalau engkau mendapati perkataanku menyelisi perkataan Rasulullah maka ya tinggalkan perkataanku atau lempar perkataanku ini ke balik dinding itu perkataan Afwan Abu Hanifah. Adapun perkataan Imam Malik mengatakan Kulul kolin yutroq wuyur wuhul ilah solhibohanalkom. Setiap perkataan itu bisa diambil atau bisa dibuang kecuali pemilik kuburan itu itu menuju kepada kuburan Rasulullah Dua solubol kolin. Itu imam-imam madhab semuanya mencaratkan seperti itu. Jadi mereka menganggap bahawa imam madhab mereka itu ketika sesuai dengan Al-Quran atau hadis. Maka sekarang kalau ada suatu pendapat, ya. Ada suatu pendapat, walaupun ada tiga manhab di sekitar masalah itu, namun masing-masing merujuk kepada dalil. Masing-masing merujuk kepada dalil. Yang ini merujuk kepada dalil yang satu, yang ini merujuk kepada dalil yang lain. Maka itu bukan huj. Maka itu bukan bid'ah, karena sama-sama merujuk kepada dalil. Yang dinamakan bid'ah adalah ketika seorang melakukan atau mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya itu baru bid'ah. Itu baru bid'ah. Dan pendapat Imam Abu Hanifah contohnya, sebagian pendapat mereka itu tidak ada dalilnya. Sebagian pendapat mereka itu ya terkadang menyelisih dalil. Kenapa? Karena di zaman Imam Abu Hanifah, terutama di Kufanya itu ya mereka agak kesulitan untuk mencari hadis ketika itu. Itu ada sebab di sana itu. Makanya mereka banyak menggunakan logika. Namun ya, pendapat-pendapat mereka itu bermanfaat di dalam perkara-perkara yang belum terjadi. Seperti bagaimana kalau ada orang yang terbang, salatnya harus menghadap ke mana? Itu mereka sudah bahas itu. Dan itu bermanfaat di zaman kita. Pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah itu, pendapat-pendapat yang permisalan-permisalan permisalan itu bermanfaat di zaman kita Namun banyak pendapat di manhab Abu Hanifah Yang tidak berlandas kepada dalil Menyelisih dalil Maka ya Setiap imam mengatakan Setiap perkataanku yang menyelisih dalil Maka tinggalkan. Ya Mereka itu beristihad ya. Mereka berusaha untuk mencari dalil Ketika tidak ada dalil Maka mereka beristihad Berusaha untuk ya menjawab pertanyaan-pertanyaan Maka mereka ma'durud Mereka memiliki udur Ya kalau ada yang pendapat yang tidak ada dalilnya. Namun kita tidak memiliki udur uzur untuk mengambil pendapat yang tidak ada dalilnya. Kita tidak memiliki uzur untuk mengambil pendapat yang tidak ada dalilnya, tidak boleh. Ya. Maka kalau kita mau mengambil mau mengambil agama, itu harus cek dulu dalilnya. Betul kita boleh mempelajari, kita boleh bermadzhab. Bermadzhab itu boleh hukumnya, bukan haram, tidak. Boleh, tapi tidak wajib juga. Boleh tapi tidak Wajib, karena itu merupakan Hal sarana yang mempermudah kita Untuk mempelajari ilmu fikih. Namun ketika di manhab kita Ada pendapat yang tidak berlandasan kepada dalil Atau bertentangan dengan dalil Contohnya adalah manhab syafi'i ya Cukup muduh hanya ya Ambilkan kesan air Sah. Tidak, kita lihat sunnah bagaimana Rasulullah s.a.w. ketika dihadir Ketika dihadirkan menjelaskan Kalau bermuduh itu Ustaz semuanya Maka kita, kewajiban kita mengambil Sungnah itu, yang dimaksud Dengan Sungnah, dan ini untuk orang yang Sudah baru mengaji mungkin bingung Ketika mendengar Ustaz, kita wajib Mengikuti Sungnah Orang yang baru wajib, apa ini Ustaz Dari TK saja sudah tahu Sungnah itu tidak wajib Kok ini kita wajib mengikuti Sungnah Ustaz ini mengaji di batik Kan gitu Padahal kalau kita pelajari lagi Maksud sunnah itu ada beberapa Pengertian, biar tanya dah Yang dimaksud sunnah adalah hadith, ya Setiap perkataan, perbuatan Atau persetujuan Nabi SAW Itu juga sunnah, atau petunjuk Nabi SAW oleh salah cara umum Itu adalah sunnah, kemudian juga ya uh, Sunnah yang Dalam arti akidah Itu ada beberapa pengertian Sunnah tergantung dari konteks pembicaraannya. merujuk kemana maka itu yang pertama bisa sudah ada gambaran. Jadi yang penting kita mengikuti dalil dan tidak ada kewajiban untuk selama masing-masing merujuk kepada dalil maka itu bukan bid'ah. Ada pun yang kedua belum terjawab apa namanya mana yang lebih baik orang yang membaca e, banyak hafal namun hafalannya e, sedikit. Ya. Yeah. Kemudian ini. Untuk hal seperti ini Kita uruskan, kita serahkan perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita tidak akan ditanya tentang Amalan mereka Kita tidak akan ditanya penilaian kita Kepada mereka Namun kalau seandainya kita menjadi mereka Maka lebih baik Kita tahu sedikit Tapi dari setiap yang kita ketahui kita amalkan Daripada kita tahu banyak Namun yang kita amalkan sedikit Ini bisa menjadi malah pertanyaan Seperti yang terjadi disediakan jadi yang lebih wajib adalah kita menyibukkan tentang diri kita. Wow, hutan ada. Nah, ya. Apuan, sebelum dilanjutkan, tak apa-apa ini tak jadi panahan atau mau yang mau panahan silakan. Yang mau duduk di sini silakan. Ya, yang mau penahan silakan. Masih ada waktu 30 menit. Punyan, oh ya, pada Bapak. Atau bawa panahnya ke sini bisa. <gulah> Baik, what is? Banyak fenomena di media sosial Kalau pada dapat para ini wakibar. yang sudah bangun pagi mereka okay. bertakbir pertanyaan dari seorang yang bertanya misalnya berfoto dengan orang yang beda mazhab akan raihlah memo selesaikan di atap dengan ahli doa kata yang ingin saya tanyakan bagaimana apakah boleh bermajlis bermajelis dengan ahli doa itu bermajlis itu masih boleh bermajlis dengan ahli itu tadi atau apa saya juga enggak tahu perkataan ulama kata ulama tidak boleh bermajelis dengan ahli Maksud bermajelis itu apa sih? soalnya saya mengumpuk. Banyak juga ya, yang kasihan yang baru jadi ya, di kutab istagama gitu dah, kan, yang baru yeah. belajarnya baru di YouTube gitu. Ini saya orang awam kok oh, soal ini masalah apa saya enggak ngakar. Nah, gitu. Jadi kasihan aja ke mereka tadi loh. Oke. Apa maksud bermajelis seperti apa sih kan yang para ulama katakan-katakan Sebagian ulama itu Mereka tegas sampai Jangan sampai Kau mendengarkan walau kalimat satu, Walau pun satu kalimat <tik> Jadi Ketika kita bermajilis Dengan orang Yang akan Mempengaruhi agama kita Itu yang mereka maksud Jadi ketika kita bermajelis bertemu dengan orang yang kemudian orang itu akan mempengaruhi kita itu yang mereka wanti-wantikan karena yang namanya ahli bid'ah itu mereka akan berusaha untuk menyebarkan kebid'ahannya mengajak kepada mengajak kita kepada kebid'ahannya ya jadi itu hakikat kenapa mereka ingin menjauhkan kita ada kul apakah sekali duduk dua kali duduk ya itu lihat apakah sekali duduk langsung mereka menyerukan kebid'ahannya Gitu. Kemudian memang banyak ya para salaf yang mentahdir tentang masalah ini. Namun yang terutama adalah jangan sampai kita bermajlis untuk menuntut ilmu kepada mereka. Itu yang paling inti. Mengambil ilmu dari mereka. Ibn Sirin mengatakan ya Inna hadal ilmihu faudur amman takhudu dinaqum. Semuanya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kepada kalian, kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Maka dari perkataan Ibnul Sirin ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk menjadikan seorang sebagai guru itu tidak boleh sembarangan. Adapun mengambil nasihat itu boleh hata dari setan. Abu Ruwer Radlawan. Ketika beliau menjadi penjaga harta infak masjid didatangi oleh setan kemudian diambil hartanya kemudian abuhrul -abu berusaha untuk menangkap ketangkap. kemudian beliau uh, setan itu mengatakan atau setelah dua kali atau tiga kali itu ketangkap ya kemudian setan itu mengatakan muka saya kuat uh, saya akan ajarkan kau satu kalimat atau satu perkataan yang kau akan terhindar dari keburukan diajarkan ayat kursi diajarkan apa ayat kursi kemudian Abu Hurairah menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW mengatakan semuanya itu setan saudako kawuakadu sungguh setan itu sudah jujur kepada engkau padahal hakikatnya dia itu sifatnya pedutak maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW membolehkan kita mengambil nasihat dari setan bayangkan setan boleh kita ambil nasihatnya Namun untuk ilmu Kita tidak boleh sembarangan Untuk belajar duduk Tidak boleh sembarangan Karena ini agama ini ya Oleh karenanya Sebagian ulama menjelaskan Tentang kriteria orang yang Boleh dijadikan guru Ada empat Yang pertama baik akidahnya Akidahnya harus baik Jangan sampai akidahnya jabariah Akidahnya khuari nah, Ditarik kita kepada akidahnya yang kedua adalah baik manhadnya. Ya. Dia mengedepankan Al-Quran, kemudian sunnah di atas pemahaman para sahabat. Harus seperti itu. Kalau tidak akan kacau pemahaman. mau oh, tidak mau. Kalau orang tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat, pemahamannya pasti kacau. Memahami ayat akan dengan logika-logikanya. Seperti banyak contohnya. Mendukung rekanasi dengan ayat subhanallah wa kaifa tafkuru billahi wa kuntum abwatan fahya kuntum Dengan ayat itu mereka mendukung reinkarnasi. Ikanan. Ya, betul. Allah mengatakan bahwasanya Allah mematikan menghidupkan mematikan menghidupkan. Namun yang dimaksud itu bukan kematian kemudian kehidupan yang sekarang tidak. Namun kematian yang pertama adalah kematian wa kuntum fi aslabi abaaikum ketika kita berada di tulang-tulang sulbi bapa-bapa kita itu yang dimaksud dengan kematian yang pertama kemudian kehidupan di dunia ini kematian kemudian kehidupan nanti ketika di bank kita. makanya perlu pemahaman para sahabat dalam memahami ayat dan yang menafsirkan seperti itu adalah ibnu abbas yang menafsirkan seperti itu adalah ibnu abbas maka orang kalau tidak mengikuti para sahabat dalam memahami agama akan kacau kemudian manhaj benar Akidah benar dia harus Kompeten di bidang itu Itu baru Kemudian yang keempat adalah Orang yang nasuh Orang yang harus semangat memberikan nasihat. Baru itu guru kita itu. Yang boleh kita Atau wajib kita ambil Tapi kalau misalkan Ada guru yang bukan kompeten di bidangnya ya. Tidak pernah dia belajar faro'i Belajar faro'i Kacau lah. Jangankan ilmu syariat, Pak ilmu dunia saja, ilmu dunia saja. Kalau kita rusak motor, dibawa ke dokter dok, tolong ini perbaiki saya. Gimana? Apalagi ilmu agama, ilmu agama itu ada bidang-bidangnya. Maka seorang itu harus ya menjelaskan sesuai dengan apa yang dia ketahui saja. Tidak boleh berlebih-lebihan. Dia belum pelajari sudah, katakan saya tidak belum pelajari, maaf. Tidak ada aib ketika itu. Kemudian yang keempat dia harus nasuh orangnya itu memberikan nasihat kemudian mengamalkan apa yang dia nasihat dan ini yang terberat. Namun ya, ya kata Sheikhul oh, Islam kita wajib memberikan nasihat. Bahkan orang yang duduk di meja kamar itu wajib saling memberikan nasihat. Bayangkan orang yang lagi mibuk, mabuk itu mereka wajib saling memberikan nasihat. Apalagi kita yang belum, belum atau tidak wabuk ya. Ini menunjukkan akan kewajiban kita berabal makaruf yang ini, Kita jelas, jelas. Ya jadi untuk dobitnya itu tidak jelas. Demikian yang paling penting adalah bahwasanya ketika orang itu akan memberikan pengaruh kepada agama kita dan yang paling penting jangan sampai kita duduk untuk menuntut ilmu kepada dia. Itu yang diingat ingat ingatkanlah. Adapun kalau kita ingin memberikan nasihat kepada dia, memberikan hadiah untuk taklif itu boleh. Kita datangi ahlu bid'ah, kita berikan hadiah. Ini hadiah dari kami. Apalagi kalau hadiahnya buku. Aduh, subhanallah, bermanfaat. Kan buku boleh kita ketemu. Bukan, bukan. Ada di situ. Ya. Ada koridor-koridornya. Jangan sampai kita Kebablasan juga duduk ikut berbid'ah-bid'ahan Tidak boleh juga. Allahu taala. <tuh kualitas> Oke. <tuh kualitas> yang <tuh kualitas> penting Eh, nah, selamat kebermakalahan ya, uh, saya Bu Amar dari Surabaya. Siapa nama, ya? Bu Amar. Soal Bu Amar dari Surabaya. Eh, uh, ini saat uh, siapa sih uh, yang berhak eh mulai beri tersebut gitu. Hey. Terus uh, kita kan banyak nih di sini uh, banyak di luar di luar sana eh uh, yang mereka uh, melihat, bukan melihat sih, ibaratnya rujukan Ustadznya gitu ya Ustadz X uh, ketika dia uh, berbeda maksudnya berbeda itu, gak ada di majlisnya gak ada dari rujukan Ustadznya jangan mengambil uh, bukan Oke. mengambil, jangan ikut ngaji di Ustadz yang sana padahal Ustadz sana pun ber berapa? sahabat, dan ketika dia juga melaksanakan sona-sona yang yang uh, terlihat gitu uh, dia gak melalui bis ah tetapi ketika dia memang tidak ada rujukan dari ustaznya malah uh, keras gitus ke majelis yang lainnya dan memang jadi ibaratnya ah gitulah <gay>, itu nasihatnya sah gimana gitu tanggapannya uh, dengan uh, padahal dia itu ustaz itu juga sama berpemahaman sahabat berdasarkan sahabat Uh, tapi ia memang tidak ada di rujukan ised di yang dia ya, beliau ikuti. Berbakti, ya, betul itu pentingnya. Siapa yang berhak menyematkan seorang alimul bidah? Ya para ulama, bukan kita, bukan peneliti ilmu semula, bukan. Para ulama. Ya. Mereka yang menilai. Kemudian mereka yang Menasihati mereka yang mengangkat Subhat-subhat yang ada di kepala mereka Bukan kita Orang-orang yang mumpuni betul Dalam bidang ilmu Oleh karenanya ya, Kita Menjelaskan apa itu siri Orang kalau terjurus Ke dalam ini Kufur, orang kalau terjurus ke dalam ini Musyrik Orang kalau terjurus ke dalam ini, ini bid'ah Namun untuk perorangan tidak boleh kita yang mengirim Para ulama Para ulama, para ahli ilmu di negeri kita atau di luar sana Adapun kita hanya menjelaskan perbuatan dan perbuatan Dan kita wajib membedakan antara perbuatan dan pelaku perbuatan Tidak setiap pelaku perbuatan itu pasti dihukumi sebagai ya, pelakunya Penjurus dalam perkumpuran Bisa jadi di kepalanya ada syumha. Ya. Karena tiga hal seorang dihalang, Dihalangi dari Dikufurkan atau Yang pertama adalah dikarenakan dia jahil Tidak tahu Yang kedua terpaksa Yang ketiga kepalanya ada subhan Dia anggap itu kebaikan Dia anggap itu kebaikan Namun kalau dijelaskan Orangnya baik rujuk Maka disitulah pentingnya Kita saling menang sehati Saling memberikan hadiah buku Saling berikan hadiah dengan postingan-postingan yang bermanfaat. Itu. Tidak ada manfaatnya kita katakan si fulan ahlul bid'ah, si fulan bid'ah. Ya. Itu biarkan biasanya menjadikan dakwah ini keruh. Dakwah ini keruh. Oke. Ya. Apalagi orangnya masih hidup. Kalau orangnya sudah mati enggak masalah kita katakan fulan mahru bid'ah. Seperti kita katakan Al-Jahm bin Abu uh, Al-Jahm bin Tsufan ahlu bid'ah. Iya. Dia sudah meninggal di atas akidah Jahmiyah bahkan pencetusnya. Yang mencetuskan berbagai macam kebidahan yang kufur. Mengambil agama dari Al-Ja'ad bin Nirha. Kita katakan, iya. Di Al-Bidha. Ah, bahkan dibunuh oleh Khalid Al-Qasri. Seorang khalifah. ya Di Idul Adha. Khalid Al-Qasri. Seorang khalifah. Mengatakan, kalian sembelih. sembelihan kalian. semuanya saya akan menyembelih sembelihanku. Itu Al-Ja'ad bin Nirha. Subhanallah perbuatan Khul al-Qasri dibunuh oleh para farao. Dia tanya jilid-jilid dalam kitabnya Dunia. Kenapa? Karena kerusakan yang disebarkan oleh Al-Jad bidhham itu luar biasa besar. Ya, orang mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari wujud Allah dan banyak. Dan kerusakan budi agama itu lebih parah daripada kerusakan badan. Di Saudi yang syariatnya tegak, kalau orang menyebarkan narkoba di penggalan Padahal narkoba hanya merusak badan Bagaimana ini orang yang merusak agama Lebih berhak lagi untuk Maka tidak salah Kebuatan kualitas Namun sekali lagi Ini yang berlaku hanya bagi pemimpin Bukan per orang Yang boleh melakukan hal Itu adalah para pemimpin Bukan kita ya. Sudah terjawab ada Yang terbuat ya. ya, Dia gak mau ber bermajlis Dengan uh, Ayu kasar. Teh Adapun uh, seorang tidak boleh diambil ilmunya Kecuali harus mendapatkan tanskiah dari si, uh, dari Kulan Ini tidak ada Dari mana harus di Pernahkah kita mendengar ya Rasulullah SAW mengatakan Kalian jangan mengambil ilmunya Abu Bakar Kecuali kalau saya sudah mendapatkan uh, Berikan yang kamu benar Kalian jangan mengambil ilmunya Mu'ad bin Jabar Kecuali kalau saya berikan Tidak ada Maka rekomendasi-rekomendasi seperti itu terkadang menjadikan seorang menjadi hizbiya berkelompok-kelompok. Dia tidak boleh berburu kepada kecuali kepada guru-gurunya saja. Ini hizbiyah. Kalau tidak ada hizbiyah kecuali hizbiyah, maka tidak ada lagi. Kalau tidak ada hizbiyah, ya selain yang seperti itu maka tidak ada lagi hizbiyah di atas permukaan bumi. Maka tidak ada kewajiban kita kalau mau ngambil ilmu itu harus rekomendasi dari guru tidak, ya. namun kalau memang pesan itu makruh dengan keyakinannya boleh kita ambil. Namun ingat ya, tidak setiap yang penampilannya sunnah dia di atas sunnah. Perhatikan ini, jangan sampai oh sama-sama jurutan, sama-sama celananya di atas mata kaki, oh berarti ini tidak. Dapat benar-benar banyak orang-orang yang warit, teorisme, ya, pemahaman warit terorisme, uh, penampilannya senar. Namun hakikat dari seorang itu dinilai dengan akidahnya, manhajnya. Kalau akidahnya manhajnya lurus maka tidak mengapa. Ada pun persisiat perbezaan dalam masalah fikih, ya, terutama dalam masalah istihadiah itu tidak mengapa. Terpergara yang bahkan kita pun sendiri terkadang sama saya abdul muzin al abbas ahli hadis di zaman sekarang, ahli hadis terkadang saya merasa pendapatnya kok seperti ini. saya lebih cenderung ke pendapat yang saya ulas. itu nggak masalah. persoalan fikih yang memang dalam koridor istihadiah boleh di situ ada perbedaan hey. pendapat masing-masing merujuk kepada dalil. berbeda kalau pendapat fikih yang nyeleneh. walaupun pendapat dalam masalah fikih tidak. Tiap pendapat dalam masalah fikih itu diberikan toleransi. ada pendapat fikih, contohnya orang yang menghalalkan komers selain anggur. ini pendapat nyeleneh. Karena Rasulullah Sallallahu mengatakan puluh muskiran karong. Setiap pembabukan itu karong. Walaupun namanya whisky, walaupun terbuat dari beras dan yang lainnya, selama membabukan karong. Maka ya, itu di situ pentingnya kita belajar. belajaran waalaikumsalam cukup. Ya, terima hey, kasih. Insyaallah bisa berbahagia. Semoga pertanyaan, pertanyaan dan jawaban yang bergerak.